Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah Ya arhamar rahimin irhamna Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhati kawannar Rabbana ati na'min ladunkar rahmah wa hayi'lana min amrina rasyada Amin ya Allah ya Rabbal alamin <tik> hadirin Islam adalah agama kasih sayang sehingga orang yang tidak memiliki kasih sayang sebetulnya tidak ada tempat dalam Islam siapapun yang mengaku beragama Islam haruslah melekat pada dirinya sifat kasih dan sayang mengapa karena Islam itu memang agama kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Qur'an dari 114 surat 113 diantaranya mengawali setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Padahal Nama Allah sangat banyak Setidaknya Asma'ul Husna 99 nama Yang dikenal Dan Allah pasti melampaui semua itu Ada Allah yang maha perkasa Ada Allah yang maha kaya Ada Allah yang maha adil Ada Allah yang maha pengampun tetapi selalu mengawali dengan kasih sayang ini bisa diartikan bahwa sesungguhnya inilah yang sangat Allah tegaskan agar dimiliki oleh hamba-hambanya, kasih sayang siapapun yang mengenal Al-Quran harus mengenal kasih sayang di hatinya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Namanya pengasih dan penyayang mendahului setiap surat dalam Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad SAW juga adalah disebut Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi membawa rahmat kasih sayang bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk semesta alam. Dan agama Islam disebut dinur rahmah, agama kasih sayang yang nanti kita buktikan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat mendahulukan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang menjadi fondasi daripada kemuliaan agama ini. Allah pencipta langit bumi sudah menebarkan kasih sayang dalam Al-Quran yang kalamnya. Menciptakan Nabi Muhammad sebagai nabinya, nabi penuh kasih sayang. Dan menciptakan agama Islam sebagai din rahmah din agama penuh kasih sayang. Mari kita lihat bagaimana sebelum Nabi Muhammad datang ke Tanah Arab. Tanah Arab waktu itu dikenal sebagai kawasan jahiliah mana ke ketidakadilan meraja lelak Kebohongan Bayangkan anak perempuan tanpa salah dikubur hidup-hidup Itu satu ciri tidak ada kasih sayang Terhadap makhluk lemah, tidak berdaya, tidak cocok dengan keinginan dikubur itu kasih sayang tuh yang tidak ada kemudian banyak melegalkan budak belian hamba sahaya hamba sahaya itu dianggap properti properti itu adalah eh, bak, seperti barang miliknya seperti sendal diinjak ini terserah saya dirobek terserah saya sehingga budak belian hamba sahaya itu dicambuk, disiksa diperlakukan semena-mena tanpa kasih sayang begitu pula perilaku maaf kaum wanita dulu dinikahi bisa lebih bisa sepuluh, bisa semaunya saja, diperlakukan tidak adil datanglah Islam apa yang terjadi laki-laki dan perempuan derajatnya oleh Allah diangkat yang membedakan adalah ketakwaannya sehingga tidak ada lagi penguburan anak wanita karena sama dalam Islam laki dan perempuan yang membedakan hanya ketakwaan lalu pembebasan perbudakan sampai Bilal saja yang asalnya budak menjadi orang pertama yang mengumandangkan adan Islam mengajak kesetaraan Lalu dengan adanya Islam, kita bisa lihat Aus Khosraj yang perang terus-menerus menjadi damai. Islam membawa kedamaian. Lalu kita lihat lagi bagaimana Islam menghadirkan kasih sayang ini tidak hanya untuk manusia, bahkan sampai kepada binatang. Pernah mendengar kisah ini dek? kisah ibu-ibu yang ahli ibadah mengurung seekor kucing tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk makan lalu menurut Rasulullah bagaimana wanita ini hiya finnar ini wanita di neraka artinya ibadah dalam Islam tidak diukur hanya dengan gerakan lahiriahnya saja tapi yang paling penting orang bisa ibadah bisa tumbuh kasih sayang di hatinya bisa dipahami ini nah makanya amat sangat aneh ya, kenapa ibu itu e, dimasukkan tidak diterima ibadahnya karena dia tidak punya kasih sayang di hati terhadap binatang kucing yang lapar Islam sangat-sangat bahkan ada wanita yang berzina wanita yang khilaf tapi dia menolong seekor anjing kehausan dan Allah yang maha melihat, maha tahu isi hatinya, menghargai wanita ini yang menolong anjing kehausan dan diberikan ampunan. Artinya kasih sayang itu luar biasa. Surat Ali Imran ayat 159 kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَبِمَغْرَمَةٍ مِنْ اللَّهِ لَنَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ Teghfirullahum wa syawirhum fil amr Fa iza azamta fatawakkan ala Allah Inna allaha yuhibbul mutawakkilin Maka berkat rahmat Allah Engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal nah jelas ya bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang yang pribadinya lembut hatinya halus dan itulah yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa nyaman karena sudah diatur oleh Allah bahwa orang yang berhati keras dan bersikap kasar lanfaddu min hawlik ini saya orang-orang akan menjauh dari sisimu jadi dakwah Rasulullah itu dengan kemuliaan Akhlak, dengan kasih sayang Nah apa cirinya ini dek? Rasulullah SAW itu Sangat penyayang itu Sangat Menginginkan orang-orang Itu selamat Tidak jadi ahli neraka Tapi bisa menjadi ahli surga Rasul sangat ingin orang-orang Yang eh, Tidak tahu menjadi tahu Sayang ini yang lemah bisa menjadi kuat, yang malas jadi semangat, yang tergelincir bisa tobat. Makanya orang yang punya kasih sayang tuh orang yang selalu ingin ingin orang tuh bisa baik, bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia. Nah inilah sebetulnya Islam. Jadi agak menyedihkan ya, ah, bukan agak sangat menyedihkan kalau ada identik Islam itu dengan kekerasan dengan kekasaran padahal kalau kita lihat sejarah Rasulullah tuh penuh dengan kelembutan hati benar ada peperangan tapi peperangan itu bukan untuk menaklukkan hati sebetulnya itu untuk mencegah kemungkaran lebih besar kalau menyerang kita perlu bela diri kalau orang mengingkari kita tegakkan keadilan tapi menyentuh hati tidak bisa dengan kekerasan dan kekasaran benar? makanya tolong-tolong ada dalam Islam juga hukuman tapi hukuman ini adalah untuk mendidik orang yang dikisah sekalipun ini adalah sebagai kafarah atas dosanya jadi bukan untuk menghakimi dan menzolimi tetapi untuk orang ini sadar dan bisa berubah menjadi lebih baik jadi kadang-kadang hukuman itu malah menjadi lebih baik dibanding lolos karena hukuman itu yang membuat orang jadi sadar Nah kita lihat Indonesia Indonesia adalah negara yang terbesar umat Islamnya di dunia Dan ternyata Indonesia masuk Islam ke Indonesia tanpa peperangan Tanpa penyerbuan, tanpa berkelebatnya pedang, tanpa melesatnya anak panah, tanpa meletusnya senjata. Dan robah Indonesia menjadi negara yang mayoritas terbesar di dunia. Ini penting sekali, ini adalah takdir Allah. Indonesia menjadi negara yang terbesar umat Islamnya di dunia. Bukan karena kekerasan Jadi kalau kita ingin terus menggelorakan Na'udzubillah ya Kekerasan siapa yang bisa disentuh oleh kekerasan Sudah dihukumkan di hati kita Kita tuh tidak suka kepada orang yang keras dan kasar Setuju? Iya. Ini tolong para orang tua yang mendidik anak Para guru yang mendidik murid Tegas itu boleh Tapi kasar Bengis itu tidak ada dalam Islam ya. Semuanya ketegasan itu harus berasal dari kasih sayang Jadi kalau kita memberikan hukuman Bukan memuaskan nafsu ingin menyakiti Tetapi ini kasih sayang kita Supaya anak bisa menjadi lebih baik Kalau orang nafsu Kepuasannya itu adalah nyakitin Tapi kalau orang sayang Kepuasannya orang jadi baik kalaupun ada teguran atau ada hukum ada sanksi itu adalah untuk keselamatan bukan untuk menzolimi bisa dipahami tidak ini rekan-rekan nah, ayo ah pilih mendingan dipukul atau disayangi nah, tidak ada orang yang merasa bahagia dengan disakiti Orang itu semuanya keperluan hatinya disayangi Dan orang yang punya kasih sayang itu cenderung hidupnya bahagia Hidupnya peka, hidupnya mudah beramal Dan kita semua merasakan senang dengan orang yang sayang, betul? Kita senang disayangi orang tua, orang tua pun senang disayangi anaknya Murid senang disayangi gurunya, guru pun senang disayangi muridnya rakyat senang disayangi para pimpinannya pimpinan pun senang kalau disayangi rakyatnya oleh karena itu mari kita hidupkan hati yang penuh kasih sayang bagaimana caranya Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita coba bahas bagaimana menghidupkan kasih sayang di hati kita karena Islam adalah rahmah, agama kasih sayang tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang hatinya bengis kasar dan penuh kasih sayang bukan dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa rahmat tidak hanya untuk sesama umat Islam tetapi bagi seisi alam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ajmain. Alhamdulillah ya Allah wahai yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, lembutkan hati kami dengan kasih sayang ya Allah. Hidupkan hati ini dengan hati yang penuh kasih sayang. Terhadap hamba-hambamu, terhadap makhluk ciptaanmu. Lindungi hati kami dari hati yang keras membatu, ya Allah. Yang penuh kemarahan, kedendaman, dan kebencian. Lindungi hati ini dari hati yang penuh penyakit, ya Allah. Indahkan hidup kami. Muliakan hidup kami dengan kelembutan hati, kebeningan hati kasih sayang yang penuh di hati ini. Ya Arhamarrahimin, irhamna ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu manfil fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi niscaya akan menyayangi yang ada di langit artinya hati yang senang menyayangi makhluk Allah itulah yang bisa menjadi sebab kita menjadi hamba yang disayangi Allah dan jikalau Allah sudah sayang kepada kita semua urusan kita beres karena dialah yang menguasai segala urusan yang terbaik tidak ada yang membahayakan kita selain hati yang keras membatu tidak punya kasih sayang irhamu manfilad Yerhamkum mentis sama sayangi yang ada di bumi niscaya Allah yang ada di langit menyayangi kita. Sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.